オランニングがたく ompatinikriu、おっさつ ing、ジュルイト、ランヤ、ジュー、チカラ、オランヤ、マーリン、マフィア、タン、アニスト、サタ、マレカイト、ブルーサウント、オファナマニア、マルキン、フォロー、キトロ、マサランヤ、トゥルト、おっさつ ing、ヤプナマン、ジュガプナナ、マーリン、キトロ、チュジュー、チュジュー、チュジュー、チュー、トマティス、マレカト、チューン、ジュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チュー、チ Ditekan loh kondisinya kok Makanya mereka b e r d e m o n s t a s i sampai pada mati itu karena Mereka itu merasa dirugikan haknya itu Jadi mereka tidak tahu yang disebut perkembangan nilai sosiologi zaman dulu Sampai sekarang Dulu orangnya masih jujur-jujur Sekarang orangnya pada mafia, maling, sama penipu s a m p i n g juga korup Nah, banyak tuh penyakitnya Kecuali outsourcing itu dilakukan dengan kesepakatan upah harga yang memadai katakan kalau buruh bangunan pengalaman setahun upahnya s e hari cuma dapat tiga puluh ribu misalnya gitu kalau misalnya pengalamannya tiga tahun maka dapatnya lima puluh ribu nah udah ada standarisasi harga k o n t r a borongan kalau enggak menteri perburuannya itu kerjanya ngapain dia kan harusnya akan mengeluarkan kementerian itu kan Uh, kualifikasi tenaga kerja Dengan kondisi begitu t e r m a s u k juga tenaga alitanik dan sebagainya Sekarang orang pada n gak g mau Akhirnya burunya yang timbul a d a l a h buru-buru yang mafia-mafia juga Pentoleng-pentoleng juga Akhirnya ya begitu lah Pentoleng melawan pentoleng gitu loh Jadi perlu diketahui bahwa Untuk menertibkan perburuhan Maka menteri p e r b u r u a n n y a Kementerian Perburuhan Berharga Barta Amin Iskandar Itu juga menguasai Punya ahli-ahli hukum perburuhan パラパンウザーはポニャーリブルムルブワン、SPSI、ah ah、bertiga baru didapat a ガ a s tripartit dan menghasilkan skala。 yang disebut tabel perburuhan nasional berkenaan dengan upah buruh dan tenaga kerja itu menyebut segala macam termasuk bapak penyiar pengalaman tiga tahun gajinya tiga juta pengalaman setahun gajinya cuma satu juta nah dan sebagainya itu termasuk juga b p a k sekretaris dan sebagainya kalau nggak punya tabel apa daftar harga seperti itu maka ya terjadilah seperti ini gitu loh jadi kerusuhannya itu karena パリありがとう。それがパリアパリアルパリパリアルパリアパリルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリルパパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアルパリアル Perusahaan itu seolah lepas tanggung jawab s e d a masa depan saat hari awal. d a l a m a r t i dia itu perusahaan itu,、eh, kalau mereka b u k a n outsourcing, mereka itu kan lepas, seolah o lepas. a h l Jadi nggak ada ikatan apa-apa, tanggung jawab di masa yang akan datang atau masa depan ini atau、eh, hari tua para budid. Jadi menurut saya kalau Mbak dia ngomong seperti itu, mereka ya tolonglah jangan seperti itu. Terima kasih Pak Abdul atas komentarnya. Selamat sore Pak Agus. Oh s o r r pak s i l a k a n pak komentarnya Saya komentar sedikit pak Gini kan pak、uh, Tadi dibilangin bahwa Kalau tenaga kerja itu n gak g puas Dia akan nyari yang lainnya gitu kan Akan pindah gitu Dalam hal ini Mereka itu terpaksa gitu Mereka terpaksa terus Ada di perusahaan tersebut dengan sistem outsourcing Karena di perusahaan yang lain n gak g ada gitu loh Nyari-nyari itu gak ada lagi gitu プありがとうございます。パーグスありがとうございます。 何が バレることは やっぱり、イブタ l ー、ジャンディベラジャン、イブリューヤー、レポザー、モータイヤー、レポジー、ドリシュークジャー、ミ t タイミー、タイミー、モータイヤー、ドリシュークジャー、ミンタイミー、エバー、そこ、ね、に、フォミダジガ、フォミダジガ、フォミダジガ、フォミダジガ、フォミダジガ、フォミダジガ、フォミダジガ、フォミダジガ、フォミダジガ、フォミダジガ、フォミダジガ、フォミダジガ、フォミダジガ、フォミダジガ、フォミダジガ、フォミダジガ、フォミダジガ、フォミダジガ、フォミダ、フォミダジガ、フォミダ、フォミダ、フォミダ、フォミダ maunya uang-uang aja coba, hancur sebenarnya coba. Tapi yang penting m e n u l u saya harus、uh, dikelola, dikelola bersama-sama tuh. Jangan hanya si pemerintah yangin tidak k u l a h r a k u l a h pak. Ya pak ya. Terus e k a r a n g saya tambahin nih, musa-musa asing juga, Jepangan juga main gitu pak. Ya, oke pak. Mari. Baik, terima kasih Pario. k Halo Pario. k Ya, Senator e d h a Geri. Ya, itu batas k e m p a t sudah benar. Kalau nggak n g e a k u a s ya cari kerjaan lain. Saya juga kerja dulu. Begitu kita ya kerja semaksimal ke kita, kita nggak puas ya cari yang lain. Gitu memang benar. Gitu terima kasih. p a Leo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Dona. Silakan. Ya itu penulis kompas sudah benar Bu Ini aksourcing bukan hanya dulu, dari u u l dulu saja ya Seperti pemborong bangunannya Sekarang juga begitu Misalnya presiden-presiden juga dikontrak Dipilih lima、hmm. tahun dulu Rakyat berkati mandat gitu DPR juga begitu Nah rumah juga kontrak Semua sudah kontrak gitu loh Semua s u k k a m i kontrak Nah maaf dah Terima kasih Baik terima kasih Pak Leo Kalau Pak Andre selamat pagi Pagi s i l a k a n 実は、DC のアーティカンと呼ばれている人は、誰かが行っている人は、誰かが行っている人は、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、そ k ティカのルクサーン、パナンカラークサーン、アニマンサキト n コンタク y a ブラン a ドワ a アサキトンコ a ボランタドワン、アリビン、h ハカー。イエイエイエイ t a エイエイエ a エイエイエ a エイエイエイエイエイエ s エ u エイ i n エイエイ h a エイエイエイエイエイエイエイエイ r イエイエイ i イエイ a イエイ i イエイエイエイエイエイ n イエイエ e エイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイ a イエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイ o u エイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエ i エイエイエイエイ l n y a アンタイガスバワーディシネギューシューディサーアフィカンパダフュサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサンプサン Tapi kalau saya bilang keputusan ini t jaga panik ya, keputusan panik ya. Harusnya d i t i n g g a l k e m b a l i ya lebih baik dikonsentrasikan kepada si buruh yang merusak, merampok, a p a namanya membakar, m e n y a n d e r a dan lain sebagainya, membuat investor kabur itu yang menyandara. m e n y a n d e r a tiga orang Jepang itu, ekspatriat Jepang itu, sampai itu,、uh, dua, tiga hari itu sampai mau cari makanan itu susah. Itu aja dikonsentrasikan lah di sana, pengamanan para investor asetnya dan ekspatriatnya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Gilbert, s i l a k a n Pak Yudi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau saya juga sebenarnya setuju k a n a percuma itu dibubarkan ya, Kenapa ya? Memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ambil kesempatan mereka nggak mau terlalu mikirin segalanya dalam jangka waktu lama karena mesti bayar PHK segala macam. Memang ada beberapa item yang perlu、uh, tenaga outsourcing, tapi itu seperti yang bapak yang sama bilang itu kayak pemborong bangunan itu beda dong. Jangan disamain. Kalau yang di perusahaan kadang-kadang saya lihat yang bagian sebenarnya mesti terima.、Uh, sebagai pegawai tetap, tapi mereka pakai jasa outsourcing untuk cuci tangan kalau karyawannya seandainya、uh, kerjanya nggak betah gitu atau sorry maksudnya karyawannya maupun bagus nggak bagus, yang penting mereka nggak mau terima pegawai tetap dengan alasan mungkin mereka takut kasih untuk PHK mereka. Nah dalam hal ini memang sebenarnya Indonesia ini merupakan ladang yang bagus sekali buat investor, cuman saya nggak tahu ini ada u n s u l politik atau gimana? Kenapa buruh kita gampang banget gitu?、E, di apa? Di panah-panahin untuk ya, outsourcing segala macam. Padahal ini merupakan kesempatan betul-betul yang bagus buat Indonesia, terima investor. Oke, terima kasih. Nih, Pak a Dani, selamat pagi. Ya pagi.、Silahkan. Ya, saya rasa masalahnya bukan di、uh, apakah itu di harus dihapuskan atau enggak. Saya rasa boleh-boleh aja outsourcing tetap ada. Cuma yang perlu ditertibkan adalah perusahaan outsourcingnya,、uh, peraturannya, kesejahteraan buruhnya ya diperhatikan. Jadi jangan. Uh, uh, Perusahaannya yang ditutup atau o u t s o u r c i n y a yang t i d i a d a k a n itu tidak akan、e, memecahkan masalah. Kemudian、e, tentunya saya setuju dengan Pak Gilbert, kan tadi mengatakan bahwa pemerintah ataupun kepolisian harus mengamankan situasi yang semakin menjadi-jadi.、E, kita tidak mau menjadi Republik r a m a Terima kasih. Selamatnya Selamat Pak Henry. d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 マジャガランのディネーションのモデルのサリーのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションの i ィネーションのディネーションのディネーションのディてーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネーションのディネー パンリパンリパンリパンリパンリパンリパンリパンリパンリパンリパンリパンうパンリパンリパンリパンリパンリパンリパンリパンリパンリパンリパンリンリパンンリパンンリパンリパンリパンリパンリパンリパンリパパンンリリパンリパンリパンリンリパンリリンリパンリパンリパンリパンンリパンリパンンリパンリパンリパンリパンリパンリパンリパンリパンリパンンパンリパンリパンリパンンリパンンパ Paling tinggi, kalau mau untung terus, berusaha untung terus, ya siapa? Kalau bangkrut gimana? Gak ada yang mau nanggung.、Uh, ya, kalau pesangon pesangon itu yang nggak masuk a a l itu, betul omongannya Pak Sofian, Bu Nadi. Siapa yang mau tahan dengan pesangonnya orang-orang itu? Kerja aja kadang begini jengkel, loh k a d a n g kerja begini jengkel. マガシーパジャイアンキーサ<スロー>マシアンウェンピー yeah, <スロ> 私はパプリカのパプリカを使ってパプリカを使ってパプリカを使ってパプリカを使っのパプリカを使ってパプリカを使ってパプリカを使ってパプリカを使ってパプリカを使ってパプリカを使ってパプリカを使ってパプリカを使ってパプリカを使ってパプリカを使ってパプリカを使ってパプリカを使ってパプリカを使ってパプリカを使ってパプリカを使ってパプリカを使ってパプ はい。 Orang、uh, lepas dari pekerjaannya, tapi dia masih bisa produktif itu bisa dikerjakan dengan sistem o u o u Karena kalau harus tetap dan skala masuk memang ada perbatasan mengenai umur dan skala masuk. Monitoran jiwa anda, bapak sangat mengganggu sekali, mungkin bisa d i p e l a n k a n terlebih dahulu.、Itu. Tapi kalau seandainya ada buruh yang k e r a n g cocok, itu lebih baik bicara jangan mogok. Kalau mogok itu rugi semua. Dia、itu kasihan Itu gak b e n a r Coba kalau sekian ribu orang berhenti Karena mau k k u k u s a n n y a a Kan jadi k a s u Ya Pak Andi terima kasih atas komentar Anda Ya selamat s i a n g Halo Ya dengar s i l a k a n Pak Adi ya Ya betul Ya ini menurut saya, saya banyak sekali ya Ini sistematik banyak、uh, hal yang Yang dari dulu menumpuk tidak di, ditanggulangi Jadinya meledak seperti ini ya Kalau saya lihat Ya dari tiga sisi itu ya Pekerja, perusahaan Sama perusahaan outsourcing itu Banyak masalah Dari pekerja sendiri ya Dari dulu sistem pendidikan kita t i di, g a k ditangani dengan baik Jadi mereka Hanya bisa bekerja di、uh, informal Yang buruh、uh, ya Tidak bisa meraih karir Di tingkat yang lebih baik lagi ya Dan menerima Mau、oh、menerima seberapapun ada kerjaan diterima ya dari itu d a h n y a dari pendidikan kemudian dari mogok-mogok ini juga tidak ada p e n e g a k a n hukum ya di pembiaran-pembiaran jadinya seperti ini merugikan investor tidak takut masuk sini malah mengancam m a nutup nah m a nutup itu、e、karyawan b u r u h tidak mau tahu yang penting saya mau gajian gitu ya nah informasi ini tidak di Teruskan kepada guru dari perusahaan so, Kalau kalian mau go Kita semua mati gitu, kita tutup Nah ini menurut saya Yang harus dibenahi banyak hal Dari pemerintah penegakan hukum gak ada Itu aja terima kasih Terima kasih Pak Adi, penelpon terakhir dengan b a p a k r o b a t Ya halo Silahkan Pak r o b a t komentarnya Ya kita pengusaha Tidak pernah takut Kalau outsourcing itu d i h a p u s k a n Cuman masalahnya かラオケタマフェチャティニカリアワンポランアジア、ミザーディンジュリ、カキニャリアナガバグス、ポロキビタシャンガバイ、キタカナロスバイアコンペンサシー、ガジカリアワン、イリカンバルポロカレリパ、イリカンガマスパカ、マカバンバイタアロスパカラオケタミ a ーディンアポロパガンソクンレベスバゲカリアワンパ。タン、ヤンタアロススポロカ kompensasi itu kan gak masuk akal kedua, rata-rata、nah, buruh kita ini selalu ingin naik-naik terus sedangkan produktivitasnya tidak naik Nah, seluruh negara pun menggunakan sistem outsourcing, jadi kita jangan ya buat yang aneh-aneh karena yang negara lain pun melakukan hal seperti ini, kalau kita enggak jadi kita harus fair, kalau buruh mau merasa dia lebih sejahtera tolong jangan jadi buruh, jadi bos terima kasih Pak Leo, silahkan komentar n ya Pak Leo. Ya, selamat siang h y Bu Donald. Saya pikir、uh, penulis k o m p a e s i n i sangat bagus ya. Ini、uh, pekerjaan episode ini boleh diterapkan juga untuk BSK, a a perpajakan, anggota DPR, j a k a t a Agung, Hakim gitu. Untuk mengurangi, untuk mengurangi korupsi gitu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Pak Anwar, selamat siang. Selamat siang, Mbak. 私はそれを考えているときに、私はそれを考え y いるときに、私はそれを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときに、私それを考えているときそれそれ Kalau memang betul seperti itu, ya saya juga terberlukung dapat、uh, hampir sama dengan dia. Kalau memang dia buat apa j a d i itu tuh mendingan tidak usah diapa, i t u biar berbiar berjalan alami k a j a atau buat apa dengan b e r j m p u a s a r gitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Anwar. Tali s a m a siang. s i a s i a n a Saya setuju banget sama penulis di k o m p a k itu ya, memang benar dari dulu sudah ada dan sebenarnya. Uh, ini saya tunjukkan kepada para burunya Jangan mau diprovokasi ya, Nanti yang rugi-ruginya kamu semua sekalian Sampai a hebat produk-produksi atau Kalau misalnya saya perhatikan Perusahaan-perusahaan non-sourcing biasanya Itu terima karyawan-karyawan yang rata-rata memang di bawah アパートのの人たちは、アパーの人たちは、アパートの人たちは、アは、アりートの人たちは、の人たちは、アパートの人たちは、アパートの人たちは、アパートの人たは、アパートの人たちは、アパートの人たちは、アは、アたちは、アパートの人たちは、アパートの人たちは、は パイパイアンソーディアンゴータラ t ーパラダセレス a ューズンダンディコパクト では、それを見なりましょう。